Lagi. Silahkan Pak Tony Iya saya setuju banget tuh Sebenarnya artis tuh bisa apa sih Ya Bukan memandang rendah mereka Tapi d i a n t a r e kayak e m a r i n BDPR minta pengurangan pajak Logis h y a itu Orang penghasilannya apa aja Tetap u harus bayar pajak Saya kira memang harus lah ini Orang-orang、uh, yang duduk di pejabat pemerintahan itu tuh Harus b e n a r b e n a r yang kompeten gitu loh Kita ambil contoh kemarin Wali kota Jakarta Utara Itu mau ketemu aja untuk, untuk、uh, masalah yang supaya jangan terjadi keributan Dianya gak g ada lah, n gak g ada Akhirnya kan ribut tuh Jadi memang ini pejabat-pejabat ini mesti benar-benar yang kompeten Juga sekalian dibikin undang-undang Kalau pejabat bikin kesalahan Itu、uh, hukumannya itu mungkin 4 kali dari orang sipil Kenapa? Karena mereka sangat mengerti peraturan Mereka yang bikin, mereka yang langgar ya 4 kali Seperti di Singapura Terima kasih Oke,、okay. Bapak Heri selamat pagi Ya, uh, syaratnya memang harus diperketat Artis sebenarnya gak ada maksudnya Kalau dia kompeten Tapi kalau seperti yang kita dengar Seperti Julia Perez lah Siapa lagi lah Itu yang Aduh secara behavior Secara pikalaku aja Menjadikan d a t a n y a Kalau jadi pecah-pecah r Jadi seperti apa negara kita Jadi memang harus diperketat Yang betul-betul kompeten m a s u perangannya kita gak masalah itu aja、hmm. Oke、okay, terima kasih Pak Agus Ya selamat pagi mbak s i l a k a n bagus Iya mbak Ya memang itu Karena ini ranah politik mbak ya Karena itu ranah politik Itu hanya bagus dalam wacana mbak Tapi nanti di dalam prakteknya misalnya Nanti siapa yang akan menjadi institusi untuk penyaringan itu ya, Itu bisa nanti menjadi politik yang bukan begitu mbak Jadi bisa siapa yang gak suka gitu Halo Iya terus. terus pak ya, ya? Halo terus pak terus pak Ya, hmm. Yang tidak、sure? suka Kemudian、yeah. tidak berkenan yang Salah satunya akan titis Misalnya itu kan menjadi、uh, Panflik begitu、hmm. Mereka punya pengikut begitu、yeah. Jadi seperti kemarin ya Katakanlah di mana Di t h l p r e s ketika ada Pendantuman itu Kemudian ada pihak yang maaf Ini dengan segala hormat almarhum g u s d u r Menjadi でも、これはもう一つのことです。でも、ah si nah, nah mm、これはもう一つのことです。でも、これはもう一つのことです。でも、これはもう一つのことです。でも、これはもう一つのことです。でも、これはもう一つのことです。でも、これはもう一つのことです。でも、これはもう一つのことです。でも、これはもう一つのことです。 Kalau masyarakat sakit, berarti dipilihlah pemimpin yang s a k i t b e g i t u k h a r Oke,、okay, terima kasih. p a k g u s Pak Hans? Ya, terima kasih. Jadi,、uh, saya pikir saya sangat setuju dengan aturan-aturan baru. Dimana memang untuk menjadi seorang pemimpin, seperti bupati, wakil bupati, itu memang harus ada latar belakang atau pengalaman di pemerintahan. Minimal organisasinya mengerti. Jangan seperti sekarang. Banyak artis-artis dengan popularitasnya mau... Mencalonkan Dan kadang-kadang rakyat memang suka memilih mereka Karena mereka lebih dikenal Tetapi mau jadi apa negara ini Dengan modal, hanya modal tampang Modal acting, ya, jadi hanya itu saja Jadi saya sangat setuju Itu ada bagus untuk pengembangan、e, Negara kita u n t u k s a dimaju, terima kasih oke、okay. Selamat pagi, Mbak Ya, silahkan, Mbak Oh, begini Saya setuju dengan hasil ada aturan kita Selama ini saya melihat Arti itu hanya mengandalkan p o p u l a r i t a s パンダリサトラシパジョギ Ya harusnya untuk menjadi pemimpin itu Udah syarat-syarat norma umum itu harusnya sudah terpenuhi Tapi kalau memang harus dibikin Syarat-syarat、uh, Karena semakin kebablasan ya Memang harus dipersyaratkan Jadi harus ini dan harus itu Nah sekarang kan masalahnya artis-artis ini kan Adalah korban marketing saja Dari, dari golong golongan tertentu Marketing、hmm. yang paling gampang untuk Untuk kepentingan golongan mereka adalah mencari ikon-ikon yang ngetok gitu、mm -hmm. Jadi s e b e t u l n y a kasihan juga artis-artis ini Jadi seperti korban aja s e b e t u l n y a dari orang-orang pinter yang、mm -hmm. mengajukan dia i t u aja sih Jadi cara-cara sih memang harus diperketat kayaknya Iya, tapi s e l a m a i n i jadi endorser ya Pak ya Halo selamat siang Pak Herman y a selamat siang Silahkan Pak dengan komentarnya y a saya sangat sependapat ya Justru saya lihat fenomena yang berkembang akhir-akhir ini Ada beberapa selebriti yang...、Uh, サイヤマリアットは、エフェクティスティタセントサーロンダー。タンパーマンウランニー、アプレシアシキタカバラカバラセラムレカー。インメモンボカンタンメアメカーディー、サイビキル、プラトランイン、サハロシアメモンスーダーウルカーディ、カロサカラン、バウディウンダンカーン、エトチュガバイ、at least、uh, better late than never。 Karena pemerintah negara tidak bisa di,、uh, Hanya mengandalkan popularitas Atau banyak uang、uh, Nanti kacau balau semuanya Terima kasih Ya terima kasih Pak Herman Pak Gilbert selamat siang, iya, selamat ya. siang. Saya tidak Silakan, Pak. sependapat、deh. Karena saya lihat Apa ada Apa ada Satu、uh, Satu manfaatnya gitu ya、uh, se Seorang Kepala daerah atau apa ママのローズを食べているのは、やっとあまりと、やったら、おとらまち。ママ、あって、てと、せらさ、とびばい、とびばくて、かんなきゃ、かぶらじゃ。や、まない、パンアマ。ディザビプラジ e ー t ーズ、ディラーファンに、たぶん、たぶん、メンタルネット、かの、まれかや、ポーズ、エステペディネット。 jamin baik kan buktinya rata-rata kan -rata jelek semua kepala daerahnya yang k a l a u gurusan STPDM gitu aja kalau tidak ada tidak ada pengaruh tidak ada pengaruh tidak ada, ada pengaruh banyak terima kasih ya terima kasih Pak Gilbert Pak Andre selamat siang s i l a k a n Pak buat saya yang penting tidak perlu banyak syarat kalau d a n g a p korupsi a j a tidak korup mbak. jadi m a k l a r パフィクターサマチアンサマチアンサマチアンサマチアンサマチアンサマチアン a マ a アンサマチアンサマチアンサマチアンサ i チアンサマチアンサマチアンサマ t アンサマチ s i l a k a n Pak Hari dengan komentarnya saya gak setuju itu malah yang penting birokrat itu malah gak usah、uh, yang penting orang mengerti manajemen apa susahnya mengatur nah, Itu kalau manajemennya bisa ya bisa, yang penting birokrat itu kan ada istilah kalau bisa dipersulitkan apa dipermudah nah itu tuh yang n gak g bisa kelar n gak g habis-habis sampai sekarang sampai keluar p a kelar kasus segala macam itu kan gitu Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu yang paling sakti dari birokrat. Tapi kalau dari swasta, mungkin bisa membongkar itu. Bisa membuat terobosan-terobosan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hari. Pak John, selamat siang. Selamat, ya. Ya, s i l a k a n Pak John. Mungkin ikut diikutan kali ya. Mudah-mudahan ya ada manfaat. n Ya, Iya. pertama-tama mungkin nggak tahu nyapakah... Fenomena baru kali ya Banyak ya teman-teman kita ya Katakanlah bergurau a n i t a Apis Yang menjalankan Jadi serong Kepada daerah Karena Menurut saya Sisi e n a b e n a ini、uh, Sangat Kurang baik Kurang baik ya Kecuali kalau dia memang Katakanlah Basicnya bagus Basicnya bagus Ditunjang oleh pendidikan bagus Atau pengalaman juga Dia memang pernah Pemerintahan d u r i n a n a masalah Atau pernah aktif やっぱり私はそれを見つけた。 k a c i k a n gitu kan、uh -huh. salah satu calon yang sangat、uh, nafsu mungkin menurut saya s i h nafsu banget、uh, begitu getol ya mempromosikan diri tapi kalau kita lihat dari desi gitu kan, saya takut nanti ya kita ini s u s a t dijalannya yang usap gitu itu yang khawatir kan, kalau kita pemimpin kita waktu betul pengalaman, artinya dia mulai tidak, desi itu memang ada gitu Masihnya ada, kemudian dia Leadernya juga y ada, a kita tahu Apa yang menjadi kemauan r a k y a t yang sebenarnya itu Mengerti, karena kalau kita sudah bicara Dengan sistem pemerintahan itu Tidak segampang kita membalik tangan、iya. Karena baik itu dari aspek、uh, apa, Sosial politiknya Kemudian Visi dan misinya, bagaimana kita membangun n y a sesuai dengan kemauan masyarakat Itu tidak gampang, susah ya Bapak sini selamat sore Halo, Halo. dengan Pak Cindy sore. Selamat sore, silahkan k e m e n t a r a n d a Pak、uh, Saya pikir itu cukup bagus ya Bu Untuk menciptakan、uh, Yang punya kualitas ya Bu Kalau memang tidak benar dia posisinya Nantinya di pemerintahan s a r semua itu saja Baik, terima kasih banyak Pak Cindy Selamat sore Pak Thomas Selamat pa sore Iya Pak Thomas, opini Anda s i l a k a n Oh, kalau menurut saya apa yang salah terhadap selebriti dan apa yang salah terhadap orang kaya ataupun juga orang populer yang mau jadi pemimpin daerah、uh -huh. karena diwarna negara juga kalau ini gak boleh, yang b e n a n gak usah pilih kata tunjuk langsung aja dari DPR atau partai politik、uh -huh. jadi aturan itu bukannya saya membela orang kaya atau populer tapi ada diskriminasi udah n gak zaman lagi diskriminasi Jadi tolonglah, peraturannya itu dibuat yang benar. Korupsi harus diberantas, saya setuju. Diberi hukum seberat-beratnya, bukan adanya diskriminasi terhadap warga negara. Baik, terima kasih. Terima kasih, m a k a e r i b f a t t e r m a s h Mbak r Saya beralih ke Pak b e r n a Selamat sore. Selamat sore. v o l u m e r a d i o mohon dikecilkan sedikit, Pak.、Ya. Silakan. h a l a l o Halo, halo. h a a l o Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, a l o Halo, halo. Halo, halo. a l o halo. Halo, h o h a a o h a Balasannya、uh, Biar bupati atau Kepala daerah yang bersangkutan memiliki Kualitas Ingat Kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak berdasarkan、uh, Materi atau kekayaan yang dimiliki Tetapi berdasarkan intelektualitas Karena Berangkat dari satu sistem Organisasi atau Kebijakan-kebijakan yang dibuat Dari pengalaman perorganisasi、mm -hmm. Cukup Pak b e r n a Halo Halo, iya cukup Bapak, opini Anda Iya Terima kasih Pak Pak Julfikar, selamat sore Selamat sore s i l a k a n Pak Julfikar Iya, terima kasih Halo Pak Julfikar, s i l a k a n Pak, opini Anda、uh, Opini saya, saya 110% p e r setuju n s e Ya, karena jabatan、uh, melalui p i l k a d a seperti di Bupati, b u p a m i b u p a t itu dia tidak harus mengenal wilayah, demografi, geografi, potensi dan yang paling penting adalah dia bisa mengatasi persoalan-persoalan di daerah itu kalau cuma dipilih melalui hanya karena kaya, populer, cantik ya, pada akhirnya itu bukan malah menambah kemajuan satu daerah, tetapi malah buat satu daerah itu nanti jadi mandat itu, saya setuju dengan persyaratan tertentu yang berpengalaman di bidang pemerintahan partai politik Dan kalau perlu berpendidikan latar belakang S1 atau S2 hukum tata negara Jadi untuk memilih seseorang untuk menjadi satu pimpinan di satu wilayah Itu diperberat syaratnya untuk melahirkan pimpinan di daerah itu Yang berkualitas, mampu mengatasi semua persoalan di daerah itu Tapi cuma karena populer, kaya dan sebagainya Itu nanti hanya jadi tumpuan Tumpuan mainan orang-orang yang punya uang g Ini t u i bukan masalah diskriminasi Ini adalah memilih pimpinan Satu daerah yang berkualitas Mampu mengatasi persoalan di daerah itu Terima kasih Baik, terima kasih kembali Pak Zulzikar Pak Lubis, selamat sore Penelepon terakhir Halo Pak Lubis, selamat sore s i l a k a n Bapak Wah Kalau pakai kayak diskriminasi itu Pakai raksara, tanya golongan t e r t e n t u yang bisa ikut Itu diskriminasi. Penyaringannya cukup dengan debat. Dari situ kelihatan bodoh p i n t e r n y a Ngerti enggaknya. Begitu aja lah. Jangan diskriminasi lah. Baik. Terima kasih banyak Pak Lubis.